Mitra bisnis, pengusaha, dan pelaku industri manufaktur mengeluhkan kenaikan tarif listrik yang dilakukan perusahaan listrik negara PLN. Sebab kenaikan tarif ini dilakukan di tengah perlambatan ekonomi dalam negeri maupun global. Asosiasi pertekstilan Indonesia geram dengan kelakuan PLN yang kembali menaikkan tarif listrik pada 1 Juli lalu. Asosiasi ini juga mengkritisi bahwa PLN melakukan praktik monopoli pasar dalam memberi aliran listrik ke masyarakat dan industri. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda mengenai keluhan terhadap PLN ini? Ya, karena PLN itu kan apa, perusahaan monopoli ya nah sehingga kita juga gak benar tahu itu perusahaan sebenarnya efisiensinya seperti apa sih gitu loh, karena ya namanya monopoli, ya gak ada lawan, ya pasti seperti itu, nah ini yang juga kita apa namanya, walaupun sekarang Uh, pembangkit swasta juga sudah diperbolehkan ya, dan itu sudah terjadi di beberapa kawasan industri mereka sudah menyediakan listriknya sendiri bahkan apa beberapa uh, pabrik pun juga <coughs> mereka mengupayakan uh, pembangkit uh, sendiri dan ternyata mereka pembangkit tenaga uap yang pakai apa batubara. Nah sebetulnya tidak hanya listrik pas kalau kita bicara tadi yang mas betul sih, industri padat karya ya tidak hanya listrik juga kenaikan upah minimum yang sekian lama apa namanya uh, sangat ekstrim naiknya ya, itu juga membuat uh, banyak di industri padat karya itu mengecilkan kapasitasnya bahkan mereka sebagian tutup. Nah, ini juga apa enggak eh, pernah dipikirkan oleh pemerintah sebelumnya itu dipopuler saja, enggak pernah berpikir bahwa kenaikan upah itu harus seimbang dengan produktivitasnya itu. Yang saya selalu bilang bolak-balik ini eh, sekarang itu hmm. yang yang konsisten eh, menekuni industri padat karya itu seperti Vietnam, itu ekspornya untuk tekstil dan produk tekstilnya itu 20 miliar dan 20 miliar yang mereka itu sama dengan 20 miliarnya kita ekspor CPO Ya sebenarnya CPO kita menggunakan lahan itu kan jutaan hektar kan keluarnya mau dua miliar gitu deh kita bisa lihat dari perbandingan itu aja kita udah melihat bahwa kita uh, salah arah gitu loh salah di dalam uh, apa menentukan eksekusi daripada kebijakan itu seperti itu berarti yang paling penting dilakukan saat ini adalah mencari saingan dari PLN ya Pak saya rasa begitu harusnya uh, apa ya kita sekarang lihatlah program 10.000 megawatt terlambat semua sekarang mau 35.000 sekarang kan ini apa BUMN ini kan juga ya saya gak tahu ya kita lihatnya jadi sebagai sebagai apa stakeholder kita melihat apaan sih kok ini orang pada mau mau invest di listrik tapi prosesnya lima, lamanya minta ampun sampai kemarin itu kan dipangkas dari eh, berapa tuh kemarin 400 sekian hari ya itu dipangkas menjadi 265 hmm. hari masa ngurusin perizinan 25 hari gitu saya pun gak bisa masuk akal gitu itu kan hampir setahun gitu ya masa ngurus izin sampai ya? Hampir setahun itu belum kita ngurus pembebasan lahan segala macam allah seperti itu karena ini yang juga menurut saya nggak masuk akal itu loh orang mau bantuin tapi proses perizinannya, walaupun sudah dipotong tapi tetap 200 lebih hari, padahal bangun yang namanya pembangkit apa, tenaga listrik yang khususnya misalnya seperti ambil kata batubara yang paling banyak, itu kan palingnya dia butuh waktu 25 bulan sampai dengan 30 bulan, itu kan jadi ini yang, yang apa namanya yang saya bilang tadi, rada gak make sense juga dari program yang ada, dengan kemampuannya si BUMN ini seperti PLN, untuk mengeksekusi juga ternyata apapun alasannya semuanya lambat gitu, dan ini kan gak pernah, gak pernah dibedah benarnya lambatnya apa sih urusannya bolak-balik dibilang katanya lahan-lahan dan lahannya ya kalau lahan perkeram lahan kan masa iya pemerintah nggak bisa mendudukan orang punya punya apa aturan uh, ini juga ada PP-nya ada perpres-nya ada yani itu yang, yang jadi kalau saya melihat adalah uh, ya nanti di dalam eksekusinya memang betul-betul harus di apa di, di apa dikoordinasikan dan orang yang duduk di situ tuh memang orang yang kompeten menurut saya demikian Haryadi Sukamdhani saya Anto Wijaya